Untuk menjadi orang yang senantiasa mengajak. Agar orang lain berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar ayat-ayat. Yang telah kita sebutkan. Bahwasannya. berdakwah Mengajak. Segenap manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan satu tugas bagi kita. Dan kita pun harus menyadari bahwasannya. Ketika kita menunaikan dakwah tersebut. Di sana ada orang-orang yang. Tentu. Mendakwahkan pula berbagai macam pemahaman yang pemahaman tersebut akan bertentangan dengan apa yang telah didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa Dalam hal ini Asy'ubaid al-Jabir hafizahullah taala beliau membagi tiga macam duat orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menisbahkan kepada jalan dakwah, kata Asyibud al-Jabiri hafidhahullah ta'ala ada tiga golongan as awal hum ahlul basirah. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai ahlul basirah. Ya. Yaitu ia mendakwahkan pemahaman agama yang benar, yang lurus dengan cara yang hikmah, memberikan nasihat yang baik. Menyampaikan hujjah, wal-burhan, penjelasan-penjelasan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin anawamanit taba'an. Inilah yang disebut dengan hum ahlul basirah. Mereka adalah ahlul basirah berdakwah dengan cara yang ilmiah. Apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian. Ada kelompok lain. Yang disebut dengan duatul jahli. Para da'i yang menyeru kepada kejahilan. Mereka berkecimpung di dalam medan dakwah namun tidak memiliki bekal pemahaman agama yang baik dan benar. Mereka pada hakikatnya adalah jalan titian untuk sampai kepada ahlul hawa. Menjerumuskan manusia kepada Kesesatan yang berdasarkan hawa nafsunya Duatul jahl Para da'i Yang mereka Diliputi dengan Ketidakfahaman terhadap Syariat itu sendiri Yang ketiga Duatul fitnah wabdolal Atau disebut pula Duatul inhiraf yaitu para dai yang menyebarkan berbagai macam fitnah, berbagai macam kesesatan. Oleh karena itu dikatakan duatul inhiraf. para dai yang menyeleweng, yang menyelisihi dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menebarkan berbagai macam teror sehingga masyarakat menjadi takut takut untuk belajar agama Du'atul fitnah wadh-dholal Mereka menyangka bahwasannya apa yang mereka lakukan adalah memperjuangkan agama Allah Tapi sebenarnya Apa yang mereka lakukan adalah Melakukan berbagai kerusakan Di muka bumi ini Ini Duatul fitnah Wabdolam Sehingga Umat bukannya dibimbing Untuk bisa mempelajari agama dengan baik dan benar Tapi justru akibat tindakan-tindakan mereka Masyarakat menjadi takut untuk belajar agama Satu contoh Di Solo Akibat dari gerakan terorisme Akibat dari tindakan-tindakan mereka Yang mengatasnamakan jihad Tetapi sebenarnya mereka melakukan berbagai kerusakan Akibat dari tindakan tersebut Orang-orang yang ingin belajar agama justru menjadi ketakutan Anak-anak SMA senang, taklim. Perilakunya berubah. Akhlaknya berubah. Pakaiannya berubah. Kalau malam ia beribadah. Orang tuanya melihat kok berubah ini anak saya. Gege ikut. nah Takut dia. Timbul. Rasa takut pada diri orang tua. Jangan-jangan anak saya ikut. Gerakan terlarang ini. Ini dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika duatul fitnah wabdolal melakukan aksi-aksinya. Seharusnya orang tua kan bahagia melihat anaknya, Masya Allah. Malam, bangun, sholat tahajud Mestinya orang tua bahagia Mestinya orang tua bahagia melihat anaknya Masya akhlaknya Tidak seperti remaja yang lain Inginnya dibelikan sepeda motor Bahkan ini malahan zuhud Kan begitu Sederhana Mestinya orang tua bahagia Seperti itu Masya Allah anaknya begitu agan, ia bersegera, bergegas, mempersiapkan diri, pergi ke masjid. Mestinya bahagia orang tua melihat anaknya seperti itu. Tapi kenapa justru orang tua malah ketakutan anaknya memiliki perubahan sikap seperti itu. Ini dampak dari aksi-aksi yang dilakukan oleh doa'atul fitnah wabdola, doa'atul inhiraf, sehingga orang-orang bukannya senang melihat ada orang berperilaku Islami. Berperilaku menampakkan, menghidupkan sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa bukannya senang, tapi justru ini malah curiga. Wah anak saya sekarang berjubah, uh oh, jangan jangan ikut Imam Samudra? Lo, Imam Samudra itu berjubah setelah ditangkap polisi. Sebelum ditangkap, pakainya blue jean. Iya. Pakai peci pet. Kan begitu. Karena apa? Karena menyamar, supaya tidak ditangkap polisi. Kan setelah di penjara baru melihara. Eh, ya, cenggot. Pakai imamah setiap hari pakai jubah. Kan begitu. Itu yang di-blow up di media. Sehingga apa? Kesannya teroris itu yang seperti-seperti itu. Sehingga ada orang berpakaian jubah, nah ini. Jangan-jangan sama. Sehingga ada orang yang berjenggot, nah ini. Mungkin sama. Ini penyesatan opini. Penyesatan opini. Penyesatan opini. Dan begitulah media ketika yang melakukan pengeboman misalnya di alam sutra. Orang katolik keturunan Cina tapi tidak dikatakan teroris. Walaupun itu masuk dalam kategori terorisme. Tapi dikatakannya bomber, pengebom. Ini penyesatan media Maka kalau kita Merujuk kepada media-media Seperti itu Kalau kita tidak memiliki filter Tidak menyaring dengan baik Bisa berubah Subhat-subhat itu masuk Bisa merubah Jalan fikiran kita Maka Ikhwafiddin azakumullah ini satu contoh bagaimana Duatul fitnah wa Waddulal Duatul inhiraf Senantiasa Terus ada Dan Mereka hidup di tengah-tengah kita Mereka melakukan Satu gerakan-gerakan yang ingin mempengaruhi sekian banyak kaum muslimin. Tidak hanya dari kalangan teroris. Khawarij. Sebagaimana tadi saya sebutkan. Dari kalangan Islam liberalnya. Dari kalangan syiahnya. Dari kalangan mu'tazilahnya yang mereka menguasai berbagai perguruan tinggi, terutama perguruan-perguruan tinggi yang di situ mempelajari Islam dalam tanda kutip. Ini yang akan melahirkan para duat yang menyeru kepada kebatilan itu tadi. Bagaimana mungkin mereka tidak lahir sebagai duat yang menyerukan kepada kebatilan? Baru masuk menjadi mahasiswa di Plonco. Senior-senior mereka sudah meneriakkan. Kali yang diteriakkan kan Allahu Akbar. Ini yang mereka lakukan anjinghu Akbar. Itu terjadi di IAIN Gunung Jati. Bandung. Ada yang membela pernikahan homoseksual. Membela. Itu terjadi di IAIN di Semarang. Dan berbagai macam kejadian lain yang kita tidak tahu. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasannya basic kurikulum IAIN. Yang digagas oleh Profesor Dr. Harun Nasution Adalah bertitik tolak dari pemahaman Mu'tazila Sehingga Pemikiran-pemikiran filsafat Pemikiran-pemikiran Yang melahirkan kepada kebebasan-kebebasan Di dalam berpikir Itu dihidupkan Sehingga mereka bebas untuk mengutak-utik agama Lahirlah gagasan-gagasan Seperti yang ditelorkan oleh dulu Mantan menteri agama Munawir Sadali Dengan istilahnya rekonstruksi ajaran Islam Kalau sudah ada rek berarti kembali Kembali membangun, mengkonstruksi Ajaran Islam, jadi selama ini ajaran Islamnya salah ya. Maka kemudian digugat Sistem waris Dua banding satu itu tidak adil Dengan dasar apa? Dengan dasar Apa yang dilihat oleh Munawir Sazali Di kota Solo Yang kerja itu para wanita ya. Para kuli-kuli bangunan itu wanita jadi enggak adil kalau kemudian wanita hanya dibagi setengahnya dari laki-laki. Itu awal. Dan kenapa Munawir Sazali seperti ini? Itu setelah sepulang dari McGill University di Montreal, Kanada. Dan sekian banyak generasi setelah itu, seperti itu. Ini awal. Yang sebenarnya bukan awal. Tapi di Indonesia. Mulai dihangatkan. Dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran. Liberal ini tadi. Sehingga umat tidak dididik. Untuk kemudian merujuk kepada. Al-Quran wa Sunnah. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetapi memahami agama dengan kebebasan akalnya tidak merujuk kepada kaidah-kaidah sebagaimana para ulama salaf telah mengajarkan ini liberalisme Dan para orientalis tidak tinggal diam. Kalau zaman dulu orientalis langsung terjun ke Indonesia, Van der Plas, Senuk Hargronyo, terjun langsung mereka. Kalau sekarang mereka cukup. Melakukan kaderisasi. Merekrut orang-orang Indonesia yang kemudian dididik di luar negeri. Sepulang dari pendidikan mereka, mereka menjadi orang-orang liberal. Mereka menjadi pejuang-pejuang pluralisme. Saya membaca sebuah artikel. Di sebuah harian pengalaman seorang santri salah satu santri pondok pesantren di Jawa Timur santri ini mendapatkan beasiswa program pendidikan mempelajari mempelajari Kehidupan beragama non Islam. Jadi santri ini ditarik dari pondok pesantren, di hidup bersama dengan warga, uh, apa, hidup bersama dengan sebuah keluarga Kristen. Ini upaya pluralisme sudah sedemikian, sudah sedemikian apa, agresifnya. Ini bukan lagi masyarakat awam, masyarakat umum, bukan. Santri, basis. Kalau kita boleh katakan, pesantren itu kan basis kan. Basisnya kaum muslimin kalau boleh kita katakan. Ini sudah masuk ke basisnya. Diambil salah satu santri. Yang tentunya tidak tidak hanya santri asal disuruh begitu saja, tentunya dipilih santrinya. Hidup beberapa hari bersama keluarga Kristen. Kalau keluarga Kristen ini ke gereja, santri ini pun ikut ke gereja. Walaupun tidak ikut beribadah sebagaimana ini, tapi ikut hadir. Nah, kesan-kesan itu selama sekian hari bergaul dengan keluarga Nasrani itu, kemudian ia ceritakan di dalam sebuah Tulisan yang dibuat di media tersebut Sampai sejauh itu mereka Untuk menanamkan Bahwasannya Prinsip-prinsip Pluralisme itu sedemikian Hebat menurut mereka Sehingga wah, berbagai macam pujian Kepada Kaum Nasrani dan seterusnya ditulis di situ. Ini upaya-upaya untuk menjadikan kaum Muslimin tidak memiliki gierah, tidak memiliki kecemburuan. Kita akan lihat nanti program pluralisme itu. Teskis nanti dirikan di sana rumah ibadah. Jaman dulu begitu ada rumah ibadah, langsung kaum Muslimin bereaksi, kan begitu? Tapi cuba teskis ada rumah ibadah di sana, kaum Muslimin, ya tidak apa-apa, mereka kan punya hak juga. Nah, sudah mulai kena, sudah mulai kena dengan pluralisme itu tadi. Tidak ada lagi giro, tidak ada lagi kecemburuan. Untuk apa mereka mendirikan rumah ibadah? Untuk apa mereka mendirikan gereja? Om di situ tidak ada umat mereka. Seharusnya kita bertanya begitu. Lantas apa misinya gereja ini di sini, di tengah kaum muslimin? Ketika kaum muslimin sudah mengatakan tidak apa-apa, itu kan haknya mereka. Ini kan negara demokrasi. Nah, disitulah sudah. Virus pluralisme itu sudah menancap di dalam benak orang yang mengatakan seperti itu. Maka ikhwah fitnah azza kumuloh sedemikian halus mereka membuat jerat-jerat untuk menjadikan kaum muslimin kemudian. bersikap yang tidak dituntunkan oleh Allah dan rasulnya Sekian banyak media-media yang mereka gunakan untuk dalam rangka menyebarkan Pemahaman-pemahaman mereka Kasus-kasus di lapangan Yang seperti itu Ini tentu ada Penggagas Ada orang yang memiliki Ide-ide kemudian ada yang Dia sebagai operator Di lapangan Ada penyandang dananya Dengan kata lain ini adalah Sebuah Sistem yang terorganisir tidak semata-mata orang dari pondok pesantren diambil, terus ditaruh, ditempatkan di rumah orang Nasrani. Tidak semata itu. Ini mesti ada sebuah kekuatan jaringan. Itu yang harus kita faham. Dan jaringan ini tentu tidak hanya sebagai di Indonesia saja. Tapi jaringan ini sudah mengglobal di dunia internasional. Kalau kita tidak bersegera untuk menyambut panggilan dakwah ini. Maka kita khawatir. Generasi-generasi mendatang akan semakin rusak. Bukan semata-mata rusak moral. Dalam pengertian akhlak perilaku. Tetapi rusak cara berpikir mereka di dalam memandang agama ini. Ini yang paling berbahaya. Rusak cara berpikir mereka. Di dalam mempelajari, mengamalkan agama ini. Karena itulah sebenarnya yang diinginkan oleh mereka. Biarkan mereka berbaju Islam. Tapi otaknya, pemikirannya, hatinya sudah tidak lagi menggambarkan tentang Islam yang benar. Para du'atul fitnah, wabdalah du'atul inhiraf. Terus mereka menebarkan berbagai macam subhat, kerancuan-kerancuan berfikir, sehingga kaum muslimin di dalam memegang teguh agama mereka perlahan tapi pasti menjadi kendur. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Ini upaya ya, strategi dari mereka untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin sedikit demi sedikit. Perlahan tapi pasti. Saya masih ingat dulu ya. Tahun 87 ya. Di Jogja Daerah Banteng Itu ada pondok yang namanya Pondok Budi Mulia Padepokan Budi Mulia Digagas ya. Oleh Amin Rais Syafi'i Ma'arif ya. Kemudian Uh, Watik-Pratiknya ya. Kemudian yang jadi Rektor UKM ya, Ikhlasul Amal ya, Dosen Sejarah Adabi Darban Dan yang lainnya Merekrut para mahasiswa-mahasiswa Untuk dijadikan Kader menangkal kristenisasi. Salah satu proyek kristenisasi anti kristenisasi yang ditangani Yaitu di daerah Cilacap Yang sekarang kita kenal kampung laut Luar biasa Di dalam padepokan tersebut Didirikan laboratorium dakwah Laboratorium dakwah ini Bergerak diantaranya untuk menangkal kristenisasi yang ada di Kabupaten Cilacap tersebut Yang digerakkan oleh Siapa? Romo Karolus Warga negara dari Warga negara asing yang kemudian menjadi WNI. Siapa orang-orang di balik padepokan Budi Mulia ini? Di antaranya Syafii Ma'arif. Tapi dua tahun yang lalu, Syafii Ma'arif melalui Institut Ma'arif memberikan penghargaan Ma'arif Awards kepada Romo Karolus. Yang dulu mencoba untuk ditangkal, sekarang malah diberi penghargaan. Penghargaannya nggak tanggung-tanggung dengan atas nama dia, Maarif Woods, sebagai orang yang telah melakukan aksi-aksi sosial. Sahih daripada peristiwa ini, bagaimana musuh-musuh Islam? Mencoba membrainwashing, mencuci otak. Orang-orang dulu yang tadinya anti kristenisasi, kok sekarang menjadi pendukung utama. Bahkan memberikan penghargaan. Ini sebuah upaya. Grand design, desain besar dari sebuah upaya pluralisme yang sedemikian kuat. Sehingga orang semodel Shafi'im Ma'arif bisa dicuci otaknya. Yang tadinya anti jadi tidak anti. Maka Ikhufiddin Azakumullah. Semua peristiwa-peristiwa ini. Memberikan pelajaran kepada kita. Tugas ke depan. Ya. Dalam dakwah ini. Luar biasa. Ya. Baik dari kalangan Yahud dan Nasara. Dari kalangan. Ya. Ya. Al-Hizbiyun. Kelompok-kelompok. Ya. Ya. Yang mereka menawarkan dengan berbagai macam. Penawaran dengan mengatasnamakan Islam atau dakwah Islamiyah dan seterusnya. Hal-hal ini hendaknya menjadi perhatian kita, sebagaimana di awal tadi. Mari kita berbuat untuk dakwah ini sebagai upaya kita untuk membentengi diri dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang akan menjadikan kaum muslimin jauh dari agamanya. Jauh dari agamanya. Sehingga tidak lagi mengenal nilai-nilai Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang telah diajarkan oleh para Tabiut Tabi'in, oleh para Tabi'in dan para Tabiut Tabi'in, oleh Aimmah, ya. sehingga mereka tidak mengenal lagi. Ya. Nase Allohissalamahualkafiyah. Maka ya. tugas kita sekarang, apa yang bisa kita perbuat di dalam dakwah ini? Ya. Saya memberikan contoh tadi. Dengan yang sederhana Membagikan buletin ya. Kepada Tetangga kita Kepada saudara-saudara kita ya. Walaupun ini mungkin belum maksimal Tetapi adalah minimal Yang kita perbuat ya. Untuk dakwah ahlus sunnah wal jamaah ini ya. Karena Kalau kita diam bahkan acuh tak acuh ya. maka kita khawatir orang-orang ya. ya. di luar kita semakin banyak menggerogoti kaum muslimin nasalluallaha salama wal yadhbillah mudah-mudahan ya. apa yang tersampaikan ini bisa bermanfaat dan kita scoring untuk salat isya Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik sallallahu muhammad walhamdulillahirabbil